Sina wa min sayiati amadina man yahdihillahu fala wa man yublil wa ashhadu alla illallah wahdahu la sharika wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu qala allahutaala fil qur'anil karim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa illa wa antum muslimun ya ayyuhan nas taqurabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah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 Ama bangu, fā in asluq al hadith wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Achar wa al amuri muhdasatuhā, inna kullā muhdasatin bid'ah, wakullā binatul zulalah, akullā balalatin fīnār. <coughs> Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di tempat ini Allah masih memudahkan hati kita, langkah kita untuk sama-sama membahas sebuah kitab. Yaitu kitab Syamaidun Nabi yang disusun oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sarwah ad-Tirmidhi Kitab yang berkaitan tentang aspek kehidupan Rasulullah SAW Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW Dan juga para keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikut beliau sampai hari kiamat Amin Ya Rabbul Al Alamin kita sampai di bab 26 Bab 26 Halaman 248 hadis nomor 151 Babu maja'a fi sifati idami Rasulullah SAW Bab tentang hadis-hadis yang berkaitan Yang menyebutkan Jenis lauk, pauk yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau bab sebelumnya itu tentang makanan pokoknya yaitu roti. Nah, kalau ini dijelaskan bagaimana makanan pendampingnya, makanan pelengkapnya atau lauknya yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca pengertian dari idam atau lauk pauk ya. Al idam wal udmu ma tadamu bihi wa huwa kalu bil khubzi ayyanan kana wa summiya bidzalika li annahu yaj'alul khubza mula'iman lil insani wa yuslihuhu lahu idam atau udum bahasa arabnya idam atau udum itu lauk ya. adalah makanan apa saja yang dimakan bersama roti itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya makanan mereka ketika itu adalah roti. Kalau zaman sekarang di kita adalah nasi, Jadi makanan apa saja yang dimakan bersama roti atau makanan pokok lainnya. Mau apa? Sagu kah atau nasi kah dan seterusnya. Kemudian lauk-pauk disebut demikian karena makanan itu menjadikan roti atau nasi menjadi nyaman atau enak itu makanan pelengkapnya ya. Kemudian menjadikan roti itu enak bagi manusia dan baik untuknya ya. Dia menjadikan roti atau bahan pokok lainnya menjadi enak kemudian itu adalah baik untuknya. Jadi ini yang disebut dengan makanan lauk-pauk ya. Pendamping atau pelengkap. Wa tarjamatul ladhi qabla hadhihi fi khubzi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi idami sallallahu alaihi wasallam wa zikrul idam ba'da khubzi min tamaamil kata Syekh Abdul Razzaq hafizallahu taala bab sebelumnya tentang rotinya Rasul sallallahu jenis roti yang dimakan oleh nabi kita baca sebelumnya bahwasanya jenis roti yang sering dimakan oleh nabi itu adalah roti yang kualitasnya Sangat biasa, ya sangat standar Kemudian itu juga Nabi tidak pernah kenyang selama dua hari Artinya hari pertama langsung habis Tidak sampai kenyang kepada hari Yang kedua Kemudian lauknya bagaimana nah Kalau bahan pokoknya saja seperti itu Maka lauknya pun seperti apa Akan kita jelaskan Menyebutkan lauk-pauk Setelah membahas roti Adalah untuk kesempurnaan Pembahasan, jadi lengkap tentang Makanan yang dimakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang perlu diketahui tentang idam atau lauk pauk. Ya. Jadi lauk pauk ini itu terbagi dua. Ada sifatnya benda padat, kayak kambing, ya, kayak ikan, ayam, bebek dan seterusnya. Ada yang dia bentuknya cair, seperti di sini disebutkan cuka. Jadi makanan pelengkap roti Nabi adalah Cuka lauknya, tapi jangan dikiaskan cuka di kita, masam bukan ya? Kita membayangkan kadang nyaman, kadang cuka di kita ya seperti itu ya, masam. Tapi ini bukan cuka yang bahannya seperti bahan kita. Bayangkan pihak lauk Nabi adalah cuka. Kita kan ayam ya. Ini paling rendah gorengan lah, itu nyaman sudah. Ini adalah cuka ya. Kita baca hadisnya, nomor 151. Jadi intinya adalah idam atau lauk itu ada yang padat dan ada yang cair. Jadi gangan pun itu disebut dengan lauk-pauk. Tetapi yang perlu diperhatikan juga adalah lauk ini itu sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Kalau lauk dari sisi bahasa itu ada yang cair, ada yang padat. Tetapi lauk dari sisi kebiasaan, kalau di banjar, kalau gangan itu disebut lauk ada? Bukan. Bukan dari sisi kebiasaan. Sayur itu bukan lauk, kayak gangan itu bukan lauk, tetapi benda padat seperti ayam dan seterusnya. Kalau dari sisi bahasa, maka lauk itu ada yang cair, ada yang padat. Hadis nomor 151. Imam Tirmizi berkata, Hadatsana Muhammad, hadatsana Muhammad bin Sahli bin Askar wa Abdullah bin Abdurrahman Kata hadisana Yahya bin Hasan, kata hadisana Sulaiman ibnu Bilal, Ani Shams bin Arwah, An Nabihi, An Aishatul Radhiyullah Taala Anha, An Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengata, Naimal Idamu al Khulu. Kata Abu Dhulah ibnu Abdul Rahman, dalam hadisnya, Naimal Idam awal Udumu al Khulu. Berkata Imam Termedi, Muhammad bin Sahal bin Askar dan Abdullah bin Abdurrahman bercerita kepada kami. Perhatikan, di sanad ini ada Abdullah bin Abdurrahman. Abdullah bin Abdurrahman guru Imam Termedi. Ini adalah yang dikenal dengan Imam Ad-Darimi. Ad Beliau punya kitab namanya Sunan Ad-Darimi. Namanya adalah Abdullah bin Abdurrahman. Termasuk gurunya Imam Termedi. Mereka berdua berkata Yahya bin Hassan bercerita kepada kami. Dia mengatakan Sulaiman bin Bilal bercerita kepada kami dari Hisham bin Urwah dari abahnya yaitu Urwah. Jadi anak meruatkan dari abah. Nah kemudian Urwah ini adalah anaknya sahabat siapa? Zubair bin bin Awam. Zubair menikah dengan saudarinya Aisyah yaitu Asma dari ayahnya yaitu Urwah dari Aisyah. Nah, berarti Acil bibi, ya. Seorang ponakan mengambil hadis dari bibinya. Tetapi saudari dari mama itu bahasa Arabnya apa? Apa Bang Yazid Itu dari abah. Saudari abah, amah, ammi itu saudari saudara abah. Kalau dari mama apa? Kola. Kola. Kalau paman dari mama itu kolun. Tapi kalau dari ibu, kalau dari apa? Kalau saudari itu kola. Bahawa Rasulullah SAW bersabda kata Aisyah, sebaik-baik lauk adalah cuka. Nanti disebutkan kenapa alasannya beliau menyebutkan sebaik-baik lauk adalah cuka. Kemudian Abdullah bin Abdurrahman, Itu Imam Ad-Darimi, berkata dalam hadisnya. Nah, bererti ini adalah riwayat di kitab beliau, Imam Ad-Darimi. Sebaik-baik lauk pauk adalah cuka. Di sini enggak disebutkan secara ringkih. Perhatikan teks Arabnya. Ada syak, ada keraguan dari rawi. Dikatakan nihmal idam awil udumu al khulu. Ada kata-kata idam aw udumu. Ya. Idam aw udumu. Ada syak dari dari rawi. Ini riwayat dari Imam Ad-Darimi. Kita baca penjelasannya. Sabda, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sebaik-baik lauk adalah cuka." Apa yang dimaksud dengan cuka? Cuka adalah benda yang sudah dikenal, ma'ruf ya, baik di bangsa Arab ataupun di kita, cuka ya, benda cair yang terbuat dari entah sayuran atau buah atau sekarang ditambah dengan zat kimia. Jenis-jenisnya bermacam-macam tergantung bahan dasarnya. Ya, jangan kayak kita kadang-kadang mungkin makan nasi loncukah? Enggak <gak> ya. Jangan dikiaskan dengan dengan kita. Jenis-jenisnya bermacam-macam tergantung bahan dasarnya. Kalau di Arab, apakah berupa buah zaitun? Nah, jadi jenis idam itu adalah bisa buah zaitun. Itu terbukti di kampus kami. Setiap pagi itu macam-macam idamnya. Ada madu, ada Buah zaitun, itu roti ya Bukan nasi, jadi kita makan di sana itu Kalau pagi, roti, bukan Nasi, ada susu, ada kopi Ada teh, itu minumannya sudah lengkap sudah. Kemudian ada idamnya Lauknya ada buah zaitun Jadi buah zaitun dicampur lawan Roti, dicuilakan lawan Madu pulang, jadi pagi seperti itu Kami makannya, pagi Pasti ada buah zaitun Jadi seperti itu, dibikin lauk ya, Dibikin lauk Kemudian juga bisa dibikin cuka buah zai, zaitun. Ya. Makanya jangan dikiaskan cuka lewat kita. Kita pikirannya pasti kayak zaman masam ya. <gifat> ya. Jadi cukanya bisa berupa buah zaitun, ya di jus atau blender atau di apa namanya, dihancurkan kemudian dijadikan cuka. Atau wortel ataupun buah-buahan yang lain. Itu jenis cukanya. Terus kata Syabdor Razak Sebagaimana yang sudah kita maklumi bahwa di antara jenis-jenis lauk yang ada itu lebih baik dari dari cuka. Kan kita sudah tahu bahwasanya yang lebih baik dari cuka itu ada. Ya kenapa Nabi mengatakan sebaik-baik lauk adalah cuka? Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal tersebut Berdasarkan lauk pauk yang ada di rumah beliau. Jadi beliau mengatakan demikian. Ya kerana itu yang ada, maka beliau katakan sebaik-baik lauk adalah cuka. Kerana itu yang ada. Seandainya ada ayam, maka Nabi katakan ayam. <laughs> kerana itu yang yang ada. Ya. Terus kata Syekh Tirozah. Hal ini. Nah, kenapa Nabi mengatakan demikian? Sebaik-baik apa? E, Laut adalah cuka. Hal ini juga akan membuat hati keluarganya senang, karena itu yang ada, itu yang disiapkan oleh keluarga beliau, maka beliau katakan demikian, keluarga beliau akan senang. Karena ada bersyukuri apa yang ada ya, ini termasuk apa namanya, e, bisa kita terapkan di kehidupan masing-masing ya, bahwa apa yang disiapkan oleh istri kita, keluarga kita keluarga kita maka kita berusaha untuk menyenangkan hatinya maka jangan sampai diucapkan macam-macam jadi Nabi mengatakan ini untuk juga menyenangkan keluarga beliau yang sudah menyiapkan lauknya berupa cu cuka terus sebagaimana dijelaskan pada sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan hadis ini jadi ada sebabnya kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan demikian sebaik-baik lauk adalah cuka disebut dengan asbabul wurud Sebabnya datangnya hadis ini kita baca yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan perkataan ini? Ada sebabnya yaitu yang disebutkan di sahih Muslim. Kita baca. Anjabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi dzata yaumin ila manzilih fa akhraja ilaihi filaqan min khubzin faqala ma min udum Fakalu la illa shayun min khullin. Kata, fainna al khullah ni udum. Kata Jabir, fma'zil tu uhibul khullah. Mundus amik min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Tulah, ma'zil tu uhib bal khullah. Mundus min Jabir radhiyallahu taala anhu. Kata Jabir, dia mengatakan. Rasulullah SAW pernah memegang tanganku dan mengajakku ke rumah beliau Jadi ceritanya sahabat Jabir diajak oleh Nabi ke rumah beli beliau Jadi dibawa untuk ke rumah beliau Kemudian dihidangkan kepada beliau potongan-potongan roti Jadi ceritanya ada sahabat yang beilang ke rumah Nabi Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Keluarga beliau kepada istri beliau Mamin Udum Apakah ada lauknya Kan ada cuma dikasih potongan-potongan Berarti kata Nabi Adakah lauknya Kemudian mereka atau keluarga Nabi Menjawab Tidak ada Kecuali ada sedikit cuka Kerda Kecuali cuma sedikit Cuka Bayangkan biar lauknya yang ada Cuma ada sedikit cuka Maka beliau bersabda, nah ini asbab wurudnya, sebab kenapa beliau mengatakan sesungguhnya sebaik lauk adalah cuh, cuka. Karena sebelumnya beliau, sawwalilahsallam, apa namanya, membawa Jabir ke rumah beliau, kemudian sama-sama makan roti. Kemudian Nabi mengatakan, adakah lauknya kemudian dikasih kereda kecuali sedikit cuh, cuka. Makanya Nabi mengatakan sebaik-baik lauk adalah cuh, cuka. Agar orang yang datang bersama Nabi sahabat ini juga himung, gembira. Kemudian keluarga Nabi juga gembi, gembira. Karena perkataan tersebut tidak menghinakan lauk yang ada atau makanan yang ada. Kemudian Jabir berkata, ini Masya Allah para sahabat ya. Sampai saat ini, kata Jabir, aku selalu menyenangi cuka sejak aku mendengar sabda Nabi SAW yang demikian. Jadi kata Jabir semenjak saya mendengar sebaik-baik lauk adalah cuka, itulah lauk yang paling saya sukai. Kemudian ditambah juga dengan perkataan Tolhah bin Ubaidillah. Sampai saat ini kata Tolhah, saya suka menyenangi dengan cuka semenjak saya mendengarnya dari Jabir radhiyallahu taala Jadi apa yang disukai oleh Nabi otomatis para sahabat juga suka. Jadi sebaik-baik cuka, sebaik-baik lauk adalah cuka. Perhatikan bawahnya. Ini Kita akan membayangkan lah, subhanallah Ulun dulu di pondok, ya. itu makan nasi Santri kami itu standarnya dan itu nyaman, lauknya adalah gorengan Nukar gorengan satu atau dua, itu cukup untuk makan pagi itu nyaman sudah ada cacapan ulang, oh, luar biasa biar. itu sudahnya nyaman, kan kalau pagi itu kami itu tidak ada lauknya kecuali iwak karing, kan asing sapat dan itu dimasak berulang-ulang dingin, masak, pulang, dingin, masak, pulang jadi kami itu ada gorengannya nukar dan gorengan itu sudah nyaman, ya bagi saat itu sudah nyaman ditambah dengan mie pulang, nyaman lagi itu sudah cukup ya, dan itu murah ya bayangkan pian kalau itu hanya sebatas benda cair saja lauknya, bukan benda apa padat perkataan Ibnu Qayyim kita baca, oleh sebab itu Al-Imam Ibnu Qayyim berkata jadi Masya Allah yang sering mengupas tentang masalah makanan, tentang masalah kesehatan itu siapa? Di antaranya Ibnu Qayyim. Makanya kan beliau termasuk disebutkan tabib minal ulama. Dokternya para di kalangan para ulama, Ibnu Qayyim. Kadang beliau menyebutkan tentang sisi medis seperti kemarin masalah tidak makan bersandar miring ke kanan atau ke kiri. Di antara sebabnya beliau mengatakan dari sisi medis adalah dikarenakan makanan tidak sampai ke lambung dengan baik, tidak dicerna dengan baik. Kalau kita makan bersandar ke kanan atau ke ke kiri. Beliau sebutkan dari sisi medisnya, Ibnul Qayyim. Kan kemarin waktu daurah pusat Dr. Wahyudinul Bahri juga menyebutkan, beliau adalah seorang dokter, seorang tabib. Oleh sebab itu, Ibnul Qayyim berkata, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik lauk adalah cuka. Ini adalah pujian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Cuka ini bentuk pujian beliau, makanya diikuti oleh para para sahabat. Sesuai dengan kondisi yang ada, ya. Karena itu yang paling nyaman yang Nabi pernah milih, miliki, makanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam puji. Kemudian kata Imam Ibn Qayyim maknanya bukan menyatakan cuka itu lebih baik dari yang lain, bukan. Bukan berarti Nabi mengatakan cuka itu adalah lauk yang lebih baik daripada yang yang lain. Nabi mengatakan demikian, kerana itu yang ada kondisi demikian di, di rumah beliau dan itu adalah yang paling enak. Sebagaimana yang diduga oleh orang-orang yang jahil, tidak demikian. Bukan berarti sabda Nabi ini mengatakan cuka adalah lauk yang paling eh, enak. Nabi mengatakan demikian ya kerana kondisi beliau demikian, ya, bukan mengatakan itu adalah yang paling enak dibandingkan lauk-lauk yang lain. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hadis ini pada suatu hari, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke rumah, kemudian beliau membawa Jabir, kemudian beliau dihidangkan dengan roti tanpa ada lauk, kemudian Nabi meminta kepada keluarganya agar diberikan lauk. Kemudian yang ada cuma sedikit cuka, bukan lauk-lauk yang lain sehingga Nabi mengatakan, "Sebaik-baik lauk adalah cuka sesuai dengan kondisi beliau saat itu." bukan mengatakan cuka adalah lebih baik daripada yang yang lain. Kemudian hadis yang 152. Hadis ini sahih juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Tirmizi di kitab satunya yaitu Jami At Tirmizi. Kemudian hadis yang berikutnya 152. Ini apa namanya? lauknya bentuknya adalah cair. Nanti ada yang benda padat seperti apa? Uh, ayam, kemudian kambing nanti di hadis yang berikutnya. Kemudian hadis yang 152 Imam Tirmizi berkata, Haddatsana Qutaibah qala haddatsana Abdul Ahwas an Simak ibni Harb qala sami'tu Nu'man ibn Bashirin yaqulu alastum fi ta'amin wa syarabin masyi'tum laqad raaitu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu minad daqal ma yamla'u batnahu Kata Imam Termedi, Kutaybah, Kutaybah bin Sa'id bercerita kepada kami dia berkata, Abul Ahwas, ini kun ya, nama asli beliau Abdullah bin Zaid. Abul Ahwas nama aslinya Abdullah bin Zaid. Ya pihon tulis, Abul Ahwas nama aslinya adalah Abdullah bin Zaid. Bercerita kepada kami dari Simak bin Harab, dia mengatakan. Aku pernah mendengar dari An-Nu'man bin Bashir. Jadi kata tabi'in ini, simak ini, mengatakan saya pernah mendengar dari An-Nu'man bin Bashir. Salah seorang sahabat, dia berkata, Bukankah kalian sekarang bisa makan dan minum yang kalian mau? Jadi kata sahabat ini, apa, berkata kepada tabi'in yang lain, Bukankah kalian sekarang bisa makan dan minum yang kalian mau? Kata sahabat ini lagi. Sungguh aku sudah melihat Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mendapatkan dakol yang dapat mengenyangkan perutnya. Ini jadi apa namanya? Sahabat ini berkata kepada tabi'in mengkiaskan kehidupan di zaman beliau dan kehidupan ketika beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata sahabat ini kepada tabi'in Bukankah kalian sekarang bisa makan yang kalian mau Saya pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kalian, beliau tidak mendapatkan dakol. Dakol itu adalah kurma kualitas yang paling jelek, ya, yang, yang paling biasa lah, yang paling yang paling biasa. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendapatkan kurma yang kualitasnya paling biasa yang dapat mengenyangkan perut beliau. Nah, bahkan sebelumnya kita jelaskan Aisyah radhiyallahu taala Anha didatangi. Wanita dan dua anaknya Minta makanan karena kelaparan Yang dipunya Aisyah berapa kurma? Cuma sah, Satu Kemudian dikasihkan kepada perempuan tadi Kata sahabat ini Beliau Nabi SAW tidak mendapatkan Kurma yang kualitasnya yang paling biasa Yang dapat Mengenyangkan perut beli beliau Jadi kalau Nabi punya kurma itu juga kualitasnya yang Paling biasa tidak sampai Mengenyangkan perut beli beliau kita baca An-Numman bin Bashir ini adalah seorang sahabat mengingatkan kepada sahabat yang masih hidup dan juga para tabiin tentang nikmat Allah kepada mereka setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal kemudian sudah banyak penaklukan penaklukan kemudian Islam dan kaum muslimin juga sudah jaya ya dia mengatakan Bukankah kalian sekarang bisa makan dan minum yang kalian mau maksudnya adalah Sesungguhnya yang kalian inginkan dari jenis-jenis makanan dan minuman bisa kalian dapatkan dengan mudah di zaman sekarang. Beda dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkataan sahabat ini, "Sungguh aku pernah melihat Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam." Jadi sahabat ini mengungkapkan dengan bahasa, "Sungguh aku pernah melihat Nabi kalian." Ada embel-embel Nabi kalian. Nah, maksudnya adalah Nabi kalian itu mengingatkan mereka Tentang nikmat Allah Atas mereka, yaitu Allah menjadikan mereka Mengikuti Nabi Muhammad dan Beriman kepadanya, jadi sahabat ini Mengatakan bahwasannya Laqadara'aytu nabi yakum Sungguh saya melihat Nabi kalian, supaya Sahabat yang lain atau tabiin yang lain Mengingat bahwasannya Kita mengikuti Nabi, beriman Kepada Nabi SAW adalah Nikmat yang paling besar kepada Ki kita. Ini membuat mereka lebih menghadirkan nikmat yang diinginkan. Jadi kalau kita ingin lebih bersyukur ya terhadap kondisi kita, makanan kita, pakaian kita, kemudian tempat tinggal kita, kita bisa mengkiaskan kepada kondisi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari segi rumah dulu. Nah Harapan mana rumah piana rumah Nabi? Luasnya bagaimana? Kemudian bangunannya bagusnya bagaimana? Kemudian yang kedua dari sisi pakaian, bagaimana pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan pakaian kita? Kemudian dari sisi makanan, lebih banyak mana? Lebih nyamannya nyaman, mana antara makanan kita dengan makanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan sahabat pun pernah membandingkan demikian di hadapan para tabiin. Saya, saya pernah melihat Nabi kalian makan dengan dakol, yaitu kurma yang kualitasnya paling biasa itu tidak sampai mengenyangkan perut beliau kurma saja yang kualitasnya yang paling biasa tidak sampai mengenyangkan perut beli beliau kita gorengan lima kanyang sudah barat lima ribu saja dan itu nyaman ya semoga kemudian perkataan sahabat ini juga mengatakan beliau tidak mendapatkan dakol yang dapat mengenyangkan perutnya dakol adalah kurma yang kualitasnya jelek atau paling biasa jadi memang kurma itu banyak jenisnya, banyak namanya ya. Ada namanya ya ajuah, kemudian ada namanya majidul, itu kurma raja. Sebiji saja kanyang bian, ganal dan itu nyaman. Kalau di banjir di mata purwa satunya sepuluh ribu, ganal kayak ini. ini nah. Sebiji saja kanyang bian, dan itu lembut nyaman ya. Itu majidul, majidul atau kurma kurma raja. Dan banyak lagi kurma kurma yang lain Dakol adalah kurma yang kualitasnya jelek An-Nu'man ingin mengingatkan mereka tentang nikmat yang besar Atau nikmat yang luar biasa tersebut Jadi beliau mengatakan demikian Bahwasanya kalian bisa makan yang kalian mau Di hadapan para tabi Dan saya pernah melihat nabi kalian Pernah makan kurma yang kualitasnya paling jelek Itu tidak sampai mengenyangkan perut beliau Beliau mengatakan demikian agar kita bisa mengingat nikmat yang luar biasa Dari sisi maka makanan Dan rizki yang luas yang Allah muliakan mereka dengannya Yaitu berupa maka makanan Jadi di hadis ini bahwasanya boleh-boleh saja kalau kita ingin apa namanya membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau kita mengingatkan keluarga kita agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengingatkan mereka dengan kondisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka kita bacakan hadisnya kita bacakan kitabnya bukunya seperti ini kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sisi makanan dulu belum yang lain ya dari sisi maka makanan maka insya Allah kita dan keluarga kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya Sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dan penulis Imam Tirmidzi di kitab yang satunya yaitu Jami at-Tirmidzi. Hadis yang berikutnya nomor 153. Imam Tirmidzi berkata: Hadhasana Abdah ibnu Abdullah al-Huzayi, qolah hadhasana Muawiyah ibnu Hisham an-Sufyan an-Muharibunidizar. muharib ibn Dithar, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikmal idam awil udumu al khallu Imam Tirmizi berkata Abdah bin Abdullah al Khusai bercerita kepada kami dia berkata Muawiyah bin Hisham bercerita kepada kami dari Sufyan nah Sufyan bin siapa Abdurrahman Thawqilah Sufyan siapa? Karena Sufyan perawi itu ada dua ada Sufyan al tsauri dan Sufyan bin Uyainah Siapa Abu Aqila? Sufyan? Atsauri, ya Sufyan Atsauri. Maka Sufyan bin Ayyainah. Dari Muharib bin Dizar, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik lauk adalah cuka." Ini hadis yang sama dengan sebelumnya. Tetapi Imam Tirmizi mengulang lagi kerana beliau mengambil dari guru yang berbeda, dari guru yang lain. Kemudian hadis yang berikutnya langsung kita teruskan Nomor 154 Imam Tirmidhi berkata Haddathana hannadun Qala haddathana waki' An sufyan, an ayyub, an abi kilabah An zahdam al jarmii Qala kunna Inda abi musa al ashari Fa utiabilah midajajin Fatanahha rajulun Minal qawm Faqala ma laka Faqala inni ro'aytuha ta'kulu syai'an Fahalftu Allah akulah. Qaula udnu. Fainni rai'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakulu lahmadajin. Imam Termiti berkata Hanat bercerita kepada kami dia mengatakan Waki bercerita kepada kami dari Sufyan. Nah, Sufyan tentunya apa Sufyan? As-Sa'uri. Karena Sufyan As-Sa'uri punya murid namanya adalah Waki dan Imam Waqi tidak berguru kepada Sufyan bin Yainah maka Sufyan di sini adalah Sufyan Al-Tawri dari Ayyub dari Abu Kilabah Abu Kilabah kunyah nama aslinya tadi siapa? Abdullah bin Zaid, Abdullah bin Zaid. dari Zahdam Al-Jarmi dia mengatakan kami pernah berada di rumah Abu Musa Al-Ash'ari ini juga kunyah ya Abu Musa Al Asyari. Nama beliau siapa aslinya? Abu Musal Asyari Abdullah bin Khois Abdullah bin Khois Abu Musal Asyari. Kemudian beliau disandarkan kepada Al-Ash'ari'yi Ash'ari'yi itu artinya adalah orang Qabilah Ash'ar Ash'ar itu adalah sebuah Qabilah yang ada di Yaman Ash'ar itu sebuah Qabilah yang ada di Yaman. Maka beliau disandarkan dengan Al-Ash'ari'yi orang Qabilah Asy'ar, sama seperti kobilahnya Abu Hurairah, Abdul Rahman bin Sakhar Ad Dausi. Daus itu nama sebuah kobilah di Yaman. Ad Dausi berarti orang kobilah Yaman. Kami pernah berada di rumah Abu Musa al-Shari, namanya Abdullah bin Qais Kemudian dihidangkan kepada kami daging ayam. Nah, berarti di zaman tersebut sudah ada ayam. Dan salah seorang di antara yang hadir mundur atau menjauh ketika kami dihadangkan daging ayam ada salah seorang dari suatu kaum itu mundur berjauh nah kemudian kemudian Abu Musa bertanya ada apa denganmu kenapa menjauh ketika dihidangkan daging ayam dia menjawab aku pernah melihat ayam itu makan sesuatu jadi sahabat ini tidak membahasakan dengan makan sesuatu yang najis atau menjijikkan eh, karena orang hendak makan maka jangan disebutkan secara terperinci atau jelas. Kata sahabat ini, aku pernah melihat ayam itu makan sesuatu. Dalam kurung diterjemahkan sesuatu itu sesuatu, sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang najis sehingga sahabat ini berundur ke belakang. Sehingga kata kata orang yang e, tidak ingin makan tadi, sehingga aku bersumpah tidak akan memakannya. Kenapa orang ini berundur ketika dihidangkan daging makan? Karena kata si orang ini, saya pernah melihat ayam itu makan sesuatu dalam kurung yang menjijikkan. Maka Abu Musa berkata, mendekatlah. Sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah SAW makan daging ayam. Jadi sahabat ini membawakan bahasanya Nabi pun pernah memakan daging ayam. Jangan bersumpah tidak makan daging ah, ayam. Kan alasannya karena sahabat orang ini tidak melihat ayam tersebut makan sesuatu yang yang menjijikkan atau najis ya. Kemudian kata sahabat ini dan dia bersumpah tidak makan daging ayam. Kata sahabat Abu Salawas Shari mendekatlah makanlah sesungguhnya saya melihat Nabi Sallallahu Sallam makan daging ah, ayam. Kemudian kita baca perkataan seseorang ini, aku pernah melihat ayam itu makan sesuatu dalam kurung yang menjijikkan. Nah, disebutkan dalam sebagian naskah, ya, di sini cetakan ini kurang tepat maknanya. Disebutkan dalam sebagian salinan, salinan hadis atau sebuah kitab, aku pernah melihat ayam itu makan makanan yang busuk. Dalam riwayat yang lain, sahabat ini, orang ini mengatakan saya pernah melihat ayam tersebut makan yang sesuatu yang busuk tadi kan sesuatu saja, dia sebutkan secara umum dia tidak menyebutkan jenis makanannya jadi tidak menyebutkan jenis makanan yang dimakan oleh ayam seandainya kita sebutkan kotoran manusia, mungkin orang yang lain akan jijik karena hendak makan ketika itu dia mengatakan cuma saya melihat ayam ini makan sesuatu atau makan sesuatu makanan yang busuk, tidak dirincikan dengan jelas Sehingga kalau dirincikan dengan jelas, orang-orang yang akan makan daging ayam akan merasa ilfil atau uh, jijik. Ya. Dia tidak menyebutkan jenis makanannya sehingga orang-orang yang hadir tidak merasa jijik dengan makanan yang dihidangkan tadi. Kemudian jika seseorang tidak senang atau jijik terhadap suatu makanan, cukup dia mengatakan saya tidak ma mau tidak usah menyebutkan alasannya. Cukup dia mengatakan aku tidak ma mau. Jadi orang tadi mengatakan saya tidak mau makan daging ayam karena dia makan sesuatu, riwayat yang lain karena dia makan sesuatu yang busuk. Nah, ini ada dua sisi. Sisi positifnya, dia mengatakan tidak orang ini tidak menyebutkan secara rinci, secara jelas makanan tersebut. Itu sisi positifnya. Sisi negatifnya orang ini mengatakan Alasan dia tidak mau makan karena dia ayam tadi makan sesuatu yang besok. Seharusnya kalau seseorang itu tidak mau makan, maka cukup katakan saya tidak mau makan tanpa menyebutkan ala alasan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Wasallam ketika beliau dihidangkan dop. Ya, dop itu adalah ya, kadal Arab. Kadal Arab. Dia bentuknya seperti seperti tokek, tapi besar. Dan itu untuk stamina ya, apalagi musim dingin luar biasa, untuk stamina dok itu. Jadi uh, ulun pun belum pernah memakan ya. Padahal kan dulu, dulu ada kita pernah melihat orang Malaysia banyak membawa dok. Jadi orang Malaysia di sana itu suka masak ya, mahasiswa sana suka masak. Jadi mereka membawa kemudian dimakan. Nabi pernah dihidangkan dob, bagaimana Nabi apa namanya menghindari agar jangan makan. Nabi kan mengatakan innahu laisa biarudi qawmih. Kenapa Nabi Nabi tolak dengan ucapan innahu laisa biarudi qawmih. Dob itu tidak ada di kampungku. Tidak ada di tempatku. Saya tidak terbiasa memakannya. Ya, jadi dengan ungkapan seperti itu. Dob ini tidak ada di kampungku. Bukan mengatakan ini jijik, ini apa, enggak ya. Tapi cuma mengatakan dok itu tidak ada di kampung Sehingga beliau tidak terbiasa memakan dok tersebut Atau ucapan yang semakna dengannya Dia tidak boleh mencela makanan di hadapan orang yang sedang memakannya Apalagi di hadapan bini, bini yang masak pulang Karena nyaman ini jangan Gak usah ya Paling kalau kemasinan ini kayaknya kebanyakan uyah Jadi bahasanya diganti ini termasuk petunjuk Nabi SAW dalam menolak maka makanan. Apalagi orang yang sudah menghidangkan, ya, sudah macam-macam, sudah menguras tenaga, sudah memasaknya. Maka jangan jangan dicela di hadapannya. Karena sebagian orang, jika ada orang yang mencela suatu makanan di hadapannya, dia pun tidak mau memakan. Ya, orang kan jadisnya macam-macam. Ketika dihidangkan ayam, orang banyak ada yang mau dan ada yang tidak. Maka jangan dicela, cukup ditolak dengan sopan. Kemudian perkataan orang tadi, dia kan setelah mengatakan, saya bersumpah tidak akan memakannya. Bisa jadi sumpah itu, bisa jadi sumpah tidak akan tidak memakannya, karena jijiknya apa yang dia pernah lihat. Jadi dia mengatakan setelah itu bersumpah. Kenapa? Bersumpah tidak makan karena dia merasa jijik dengan melihat ayam tadi makan sesuatu yang, yang jijik. Atau bersumpah sehingga dia terpaksa memakannya sesudah kejadian tersebut. Maksudnya adalah dia bersumpah supaya jangan dipaksa setelah yang demikian. Setelah kejadian ter tersebut. Jadi saya bersumpah tidak akan makannya supaya jangan dipaksa untuk mema memakan. Kemudian perkataan Abu Musa ketika mendengar demikian kata Abu Musa al-Syari mendekatlah. Sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah SAW makan daging ayam Sehingga dia mungkin mencabut sumpahnya Kemudian mendekat ikut makan juga Dalam penggalan hadis ini menunjukkan senangnya para sahabat Terhadap makanan yang pernah dimakan oleh Rasulullah SAW Sehingga mengkaitkan dengan Rasulullah Sehingga orang yang tidak jadi ini siapa tahu jadi makan Karena dikaitkan dengan Rasulullah SAW Rasul pernah makan daging ayam Terus ini juga menjadi dalil bahwa daging ayam itu mubah, boleh dimakan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memakannya sehingga tidak boleh kita jijik sedikit pun terhadap daging A, ayam. Jadi kata Syekh Abdul Razzaq, hukum asal ayam adalah boleh, mubah dan tidak boleh jijik terhadap ayam tersebut karena pernah dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin alasan lain ada, tidak makan ayam. Ya, seperti gatalan misalnya, maka tidak makan ayam. Bukan karena jijik. Kemudian ini pembahasan cukup panjang, kita habiskan. Jika ayam tersebut makan kotoran atau binatang atau orang. Jadi pembahasan baru. Seandainya ayam itu makan kotoran najis atau makan manusia bangkai. Seperti burung ee, nasar ya. Dia adalah burung pemakan bangkai. Sehingga mempengaruhi dagingnya. Jadi kalau ayamkah atau iwakkah atau burungkah kalau makanan pokoknya dari najis atau dari bangkai, maka akan mempengaruhi daging-dagingnya. Contoh lele dimasukkan ke dalam lubang meset supaya makan itu misalnya, maka akan mempengaruhi bau dari daging lele. Maka ayam itu menjadi Jalalah Jalalah nanti disebutkan oleh Nabi Jalalah adalah hewan Yang makanan pokoknya adalah Terbuat dari najis Atau bangkai Itu Jalalah jenis hewan apapun Mau ayam, mau burung, mau ikan Dan seterusnya Dan kita dilarang Memakannya Ini seandainya ayam tersebut Makanan pokoknya adalah Najis atau bangkai Kemudian Apa namanya? Dagingnya berubah baunya busuk maka tidak boleh di, dimakan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Umar beliau mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqlil jallalah wa albanih." Dari sahabat Abdullah bin Umar dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang makan jallalah. Nah, jallalah adalah binatang yang makanan pokoknya adalah Najis atau bangkai. Dan juga Nabi melarang minum susunya. Kambing misalnya makannya makan najis terus sehingga mempengaruhi dagingnya maka susunya pun tidak boleh di dimakan. Itu namanya jala, jalalah. Nah kemudian ada perincian tentang hewan jalalah ini. Ada tiga keadaan hewan yang makanan pokoknya adalah najis atau bangkai itu tiga keadaan. Satu Seandainya dia makan kotorannya, najisnya sedikit, sedikit, dan kebanyakan makanannya dari yang baik, maka tidak termasuk jalalah. Jala ayam kita lapas, biasanya makan, kadang pengaruhan lah. Tetapi satu sisi kita kasih makan bama, banyak bama atau baras yang baik-baik, maka itu tidak mempengaruhi status ayam tadi boleh di dimakan. Kalau ya. pihak melihat ayam pihak makan kotoran najis secara terang-terangan. Karena papa kenal, yang kasih makan juga sebelumnya adalah Bama. Cuma sedikit maka tidak mengapa Tidak termasuk, jalalah. Yang kedua Makanan kebanyakannya adalah Najis. Hewan tadi Makanan kebanyakannya adalah Najis. Contoh ya 80% -nya adalah dia Najis. 20% Ada Najis misalnya. Sehingga Akan mempengaruhi daging Dan baunya Karena dia kebanyak, makan kebanyakannya adalah najis, maka mempengaruhi daging tadi dan baunya. Dagingnya busuk, kemudian baunya beru, berubah. Maka ini termasuk jellalah, tidak boleh di, dimakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kebanyakan makanannya adalah najis, tetapi tidak mempengaruhi dagingnya. Contoh misal 60% najis, 40% yang baik, tapi tidak sampai merubah bau dagingnya, ya. Maka ini boleh di dimakan. Boleh di dimakan. Ya. Ulun ulang ada tiga binatang yang makan najis itu ada tiga. Satu dia makannya sedikit, kebanyakan makanannya adalah yang baik. Maka ini bukan jalalah. Yang kedua makannya makan pokoknya banyak berupa najis tadi, sehingga merubah dau, bau dagingnya. Dan dagingnya busuk maka ini tidak boleh dimakan. Yang ketiga dia banyak makan najis tetapi tidak mempengaruhi dagingnya tidak berbau maka ini tidak tidak najis boleh di, dimakan. Kan di sini Nabi Shallallahu Sallam melarang. Nah ulama juga khilaf. Apakah melarang ini makruh ataukah haram? Madhab ulama Hanafi itu memakruhkan kemudian mazhab yang lain seperti sebagian ulama syafi'i itu mengharamkan dan juga ini fatwa e, lembaga riset Arab Saudi larangan nabi disini adalah bentuknya haram maka tidak boleh dimakan jenis binatang yang dia makan pokoknya adalah najis kalau dia kebanyakannya adalah najis tapi tidak mempengaruhi dagingnya bolehkah dia dimakan? boleh jadi apa namanya, ilatnya adalah dia mempengaruhi baunya, ya, dagingnya berbau, kemudian busuk maka tidak boleh, tidak boleh dimakan. Kita baca terakhir. Baik yang menjadi jalalah tersebut adalah hewan ternak, mau sapikah, kambingkah atau yang lain, ayam atau yang lainnya. Seandainya jenis binatang apapun itu makannya adalah najis, kebanyakannya adalah najis dan merubah dagingnya maka tidak boleh dimakan. Kesimpulannya jika ayam tersebut tadi yang disebut di atas hadis tadi menjadi jalalah dagingnya berbau misalnya maka tidak boleh dimakan. Maka orang yang mundur tadi benar kalau seandainya dagingnya itu berubah. Tapi kata Abu Mus'al Asyari daging ayam ini pernah dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berarti tidak baru berubah, tidak najis. Nah, bagaimana ketika ayam itu jalalah atau lele makanan pokoknya adalah najis kotoran manusia dan berbau. Nah, bagaimana caranya agar dia boleh dimakan, dikonsumsi? Kita baca, "Dan tidak e, ayam itu harus dikurung selama 3 hari di karantina." Ini adalah pendapat Abdullah bin Umar. Jadi, ayam e, lele, lele misalnya, ini kebiasaannya makanannya adalah kotoran manusia sehingga berbau. Nah, caranya bagaimana agar bisa dikonsumsi lagi? Dikarantina dikurung selama 3 hari. Nah, selama tiga hari itu di, diberi makan yang baik-baik, baa -baik. jangan najis tadi, sehingga akan berubah bau dagingnya. Ini adalah pendapat Abdullah bin bin Umar. Pendapat yang lain yang ulun lebih condong darinya ya, Ini juga uh, pendapat dari Imam Nawawi, Ibnu Syihlah, Ibnu Taimiyah dan yang lainnya bahwasanya dikarantina sehingga dagingnya tidak berbau. Entah berapa hari ya, ulun kada tahu, mungkin tergantung Berbeda-beda hewannya Kalau ayam seperti ini, ikan seperti ini Intinya adalah dia dikarantina sehingga Dagingnya tidak ber, berbau Kalau sudah hilang maka boleh dikonsumsi Mau lima hari, mau enam hari Dan seterusnya Ayam itu harus dikurung selama tiga hari Ini adalah pendapat Abdullah bin Umar Dan tidak diberi makan dari Makanan najis tersebut Ayam itu hanya diberi makan yang baik-baik saja Sehingga dagingnya Menjadi baik kerana dia dikarantina beberapa hari, maka berubah menjadi bah, baik. Setelah itu boleh di, dimakan. Ini tentang binatang jalalah. Maka hati-hati kalau makan diorang makan pina bau, ya. hati-hati. Ini ada beberapa kemungkinan yang sejujurnya ya, tidak mesti dia jalalah. Ya. Maka ditanyakan kepada yang menjual. Takutnya itu adalah jalalah. Pina bau, pina baunya lain, kan? Nah. Ketika dimak, benda sudah digoreng. Ketika dibuka. Baunya semerbak, baunya rasa gimana gitu, maka perlu ditanyakan kepada yang menjual. Ya. Takutnya itu adalah jalalah. Makanan pokoknya adalah najis. Ya. Allah alam bismillah. Ada yang ketinggalan. Jadi ketika binatang itu jalalah, maka tidak boleh dimanfaatkan. Satu tidak boleh dimakan. Dua kalau dia binatang ternak, susunya tidak boleh di, diminum. Kemudian kalau dia bertelur, telurnya pun tidak boleh dikonsumsi. Ini pendapat jumhur ulama. Kemudian yang terakhir tidak boleh ditunggangi kalau dia keledai misalnya, keledai liar ya, atau dia sapi tidak boleh ditunggangi. Karena kalau ditunggangi dia mengeluarkan keringat dan keringatnya adalah bau bau najis tadi. Maka tidak boleh juga dikendarai. Allah alam biswas. Ini sebagaimana yang dikatakan Abdullah bin Umar, ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari Khaybar melarang makan keledai yang jinak. Kalau keledai yang liar boleh dimakan. Kemudian juga melarang dari jalalah dan dan juga melarang untuk ditunggangi Kalau dia sapi kah dan seterusnya tidak boleh ditunggangi dan juga tidak boleh memakan dagingnya. Riwayat yang lain juga Nabi melarang makan susunya kalau itu hewan ter ternak. Sampai-sampai telurnya pun juga tidak boleh dimakan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup ya. Masih ada beberapa hadis lagi tentang lauk-pauk yang pernah dimakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa ulun sampaikan. Ya, semoga bermanfaat. Ada beberapa hadis yang tadi kita jelaskan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilah ila anta stawfiru kawatu bilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.